Nyanyian Siara Mari pujilah Tuhan, Hai semua hamba Tuhan, Yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus, Dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ...memberkati engkau dari Sion.